Selamat siang Pak d i b i o Selamat siang Bu Komentar Anda Komentarnya begini Ini karena Pak SBY kemacetan menuju istana kan Jadi n gak g bisa dengan cepat ke istana pusing kan Maka Pak SBY itu jangan bolak-balik ke c i k a s ke Jakarta Jadi n gak g timbul ide untuk memindahkan、uh, ibu k o t a n y a ke luar daerah ke, ke Tangerang atau ke Palangkaraya atau ke Palembang atau kemana Satu-satunya jalan istananya Pak, Pak SBY n g gak ada di Jakarta sekarang ...dia lebih banyak memakai istana Bogor, itu yang benar. Kedua adalah menggunakan、eh, Jakarta ini eh, dibenahi eh, transportasinya. Dalam hal ini lalu lintasnya, diadakan traffic s u r v e i pembenahan arus lalu lintas, pembenahan rambu, dan sebagainya. DLJR, Kepolisian Lalu Lintas Jalan Raya dan Universitas, serta para praktisi masyarakat transportasi Indonesia... ...dan semuanya yang berlibat dalam traffic dan lalu lintas serta kenderaan... diikut sertakan teknik transport、ya. lah terus terus nomor tiga adalah p e m b e n a h a n jalan jalan yang rusak maupun jalan jalan yang buruk sehingga mereka itu bisa dilalui sehingga tidak tertumpuk di satu tempat di lain pihak adanya sudetan sudetan jalan baru itu benarnya jadi tidak dipindahkan bu katanya pak SBY tidak berkedudukan lagi di Jakarta ya terima kasih Pak Nibio Pak Amir selamat siang ya selamat siang jadi di sini kalau k u r u s a n pindah memindah kota, itu pemerintah kelewat ruwet memikirkan. Mereka memikirkan kelewat masalah yang sebenarnya itu masalahnya ada persediaan listrik. Listrik selama ini terjamin cuma ada di Pulau Jawa. Mau tidak mau, pengusaha atau apapun, mereka konsentrasi di sini.、Hmm. Kalau pemerintah mau serius mengatasi kemacetan, cukup diatasi... Uh, listrik di daerah Balikpapan dan daerah sana itu diyakinkan cukup, bahkan berlebih、hmm. sehingga di Aswasta n gak ragu-ragu untuk、uh, memindah semua ke sana dan diyakinkan di kota baru itu harus murah、uh, transportasi dan macam-macam dan terplanning untuk jangka waktu 50-100 tahun, gak perlu pindah-pindah、uh, kota lagi, gak perlu pindah、uh, ibu kota atau pemerintahan karena yang sekali lagi saya ingatkan Permasalahannya adalah d i s u p p l y listrik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Andre, selamat siang. Selamat siang Bu. Komentar Anda? Ya, di komentar saya setuju dengan yang tadi yang pertama ya. Istana itu、uh, ditukar balik istana Bogor yang Pak、uh, dipakai sedangkan istana yang di Jakarta ya、uh, dijadikan m u s u h k a y a seperti istana di Bogor. Nah,、mm -hmm. uh, yang kedua ya saya mengusulkan supaya、uh, Karawang, c i k a l p e k dan b r o g o r serta sekarang itu masuk wilayah Jakarta sehingga daya cangkuk、uh, Jawa t a yang sudah sedemikian、uh, semrawutnya l e b i k a diperlebar dengan ke tiga wilayah terisi satu k a n menjadi wilayah DKI maka、uh, bisa di, bisa di apa di terbalik begitu ibu ya,、nah. ya pemerintah i n a makasih bu baik terima kasih Pak Joni selamat siang selamat siang Kalau saya menilai ini Jakarta i n terlalu maruk gitu loh Segala sesatunya u harus di Jakarta gitu Makanya yang lain nggak bisa berkembang Coba diatur secara porsinya Sumatera gimana, terus Kalimantan gimana p i l i a n pun seperti apa Sehingga pengguna n merata Sekarang kan maruk banget Jakarta n y Apapun a Jakarta pun Jakarta gitu loh Sehingga orang mengejar Jakarta gitu Makanya numpuk begini jadinya Nah, maka n yang y a salah sebenarnya tetap keluar negara sebenarnya salah ini、hmm. terima kasih baik terima kasih Pak Ewi selamat siang selamat siang komentar Anda saya s e t u j u Jakarta dipindahkan di k u g o s a n n y a soalnya bukan soal presiden macet ya tapi saya ini dari jalan p e t e r n i itu memang penduduknya u d a h banyak sekali n i、mm -hmm. macet sekali ini mungkin di Ibu Kota baru kan jadi ada bisnis baru mungkin orang-orang dari Jakarta pindah k e b a g i a n sana gitu、mm -hmm. Baik. baik terima kasih Pak Ewi p e n a l p o n terakhir Ibu Wati selamat siang ya selamat siang silakan ibu、uh, Mbak halo y a komentar anda ibu halo selamat siang selamat siang ibu、oh, komentar、ya. anda Mbak、uh, uh, Mbak apa namanya komentar saya begini dah、uh, ini pemimpin kita ini、uh, modelnya pokoknya kalau soal proyek Pak p a d ini dah matanya pada hijau semua パイアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティ o ンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンテアンティアンティアンティアンティアンティアンティアンテンティンテンティアンンティィアンンティアンティアンティアンンティンティアンアンティアンンティアンテンティアンティティアンティティアンティアアンティンティアンティアンティアンティアンティアンティアンティ misalnya e m kan seperti itu kenapa mesti cari-cari proyek yang ini yang itu, yang s i m p l e yang sudah ada dimanfaatkan, atau mau di Jogja bisa, atau mau di istana yang lain kan banyak, s a m p a h siring lah atau mana, kan bisa <laughs>、okay. ya mbak, itu pendapat kami halo, selamat siang Pak Leo selamat siang Pak Mami s i l a k a n Pak Leo ya Pak, Ibu Kota k e l a u macet, ya Karawang di Kampek, Sukabumi itu diperlebar aja tuh, jadi udah n g gak macet lagi, terima kasih Pak y o s e p selamat siang Selamat siang p a k s i l a k a n pak Iya kalau opsi pertama itu tentu kalau jadi dipilih Dan dengan pembicaraan yang selama ini tidak pernah beres Tidak pernah ada solusi Berarti kalau dilaksanakan benar Pasti konsekuensi yang sangat berat ditanggung oleh masyarakat Jakarta berumumnya Nah kalau opsi yang kedua Saya lebih setuju kalau ibu kota negara kan, maksudnya itu dipindahkan kalau opsi ketiga ee, dibangun ibu kota yang baru ini ee, yang dipertanyakan mau d i p i n d a h k n kemana kayaknya itu aja、bang. ya baik terima kasih Pak y o s e p Pak Tono selamat siang s i l a k a n Pak Tono iya Pak menarik ini、uh, salah satu solusi bagaimana mengatasi kemampuan kualitas Jakarta saya punya Pandangan enggak setuju sebenarnya kalau untuk memindahkan ibu kota, memisahkan、eh, ibu kota d i t u s e b e l i m n y a h Ya, maaf Pak, tolong bisa dikecil dulu volume radionya, Pak. Oke ya, ya kalau melihat dari、uh, sektor bisnis, terutama kami melihat dari sisi sektor bisnis,、uh, baik yang terkait dengan uh, sektor uh, bisnis, uh, financial, dan sebagainya, atau... バイシ d バミンダー、a ストビスネスイト、イブコタリアン、ポストブライ a ダー。イデンテク、イブコタイト、ディカ a ティカン、アントロイブコタイト、ディカスティカン、アントロ i ブコタイト、ディカスティカン、アントロイブコタイト、ディカスティカン、アント s イブコタイト、ディカステ a カン、ア a トロイブコタイト、ini kondisi bisnis yang terkait dengan instalasi dan sebagainya。 パジョコさんは b a r i p a p a n itu dibangun kota yang canggih Airport p e l a b u h a n udara Dan laut itu jadi satu Dengan infrastruktur yang Ditujukan untuk memudahkan ekspor Itu otomatis nanti Pengusaha-pengusaha di Jakarta itu akan Pindah ke kota itu Dan akibatnya dengan sendirinya Jakarta tidak macet Jadi khusus saya adalah Membangun kota baru yang lebih efis Di Jakarta di b a r i p a p a n misalnya. Terima kasih Ya baik terima kasih Pak Joko, Pak Susilo selamat siang. Halo. Ya silakan Pak Susilo.、Aja. Saya hanya mau kasih kusul aja. Sebenarnya kalau mau、eh, kesemrawutan lalu lintas itu, saya rasa manajemennya s aja, manajemen lalu lintas yang dimenai suruh、eh, para petinggi polisi itu untuk membatasi atau membuat Seperti waktu-waktu kontainer -waktu ya Jalannya harus jam berapa Lalu ada、uh, Jalan khusus untuk motor、ah, Nah, kalau kedar dua Hanya itu aja lah Pak Pak Dali sama Sore Sore s i l a k a n Mbak Ya kalau Gus Dur bilang gitu aja kok? Ya Ini terang aja jalan Mobil tiap tahun tambah Jalan bukan diperbesar Malah diperkecil diambil menjalur busway パーロイ、サマーソレ Mm -hmm. Jakarta ini mungkin tadi、uh, dengan adanya rencana sebelumnya untuk、yeah. d s e n t r a l i t a s i t u bagus sekali. Paling kita ada kendala sorry nempas lagi di jalan. Ada kendala di infrastruktur, m a k ya.、Mm. Nah itu bisa mendatangkan investor asing. Jadi、uh, ibu kota mungkin Jakarta pusat jadi Jakarta metropolitan. Nah Mungkin Jakarta pusatnya pindah ke timur ataupun ke barat. Nah di situ. dengan industri di desa, jadi masing-masing daerah pun maju, tenaga kerja lebih terpatah, lebih、uh, apa ditingkatkan skillnya, sehingga masing-masing daerah pun punya kemampuan、hmm. ya mbak、okay. ya semuanya lancar jadi bagus,、yeah. terima kasih terima kasih Pak r o y Pak Andre ya, mas silahkan ya, ya s i kedua ya Ibu Kota tetap cuma yang harus diberdaya bisnis kota bisnisnya y a jadi yang harus よかったですね。 Kalau menurut saya sih, mendingan jam kerja itu dibuat shifting, selama、hmm. ini kan yang umum kerja masuk jam 8, pulang jam 5, terus ada gelombang berikutnya yang masuk jam 10, pulang jam 7 malam, kemudian anak-anak sekolah itu terus masuk jam 9 aja, pulang jam 3 atau jam 4, jadi n g g a k semua berpadasan, berbondong-bondong, di jalan gitu loh, terima kasih.、Hmm. Oh. Oke,、okay. terima kasih. Pak Kol, selamat sore. Ya, selamat sore. s i l a k a n Ya, itu、uh, opsi kedua. イブミタさん、あなたは Ibu、uh, kota pemerintahnya di berada di Beijing, kota、uh, perdagangan di Shanghai. Kita lihat di Amerika, kota pemerintah Washington, kota itunya di New York ya, kota perdagangan. Jadi opsi yang kedua kalau menurut saya, Mbak, p i d a h aja ibukotanya. Dulu kemana ya? Sentul apa kemana itu? t e r u j u aja itu Mbak? jauh-jauh、yeah. amat. Terima kasih. Terima kasih, i Bu, Bapak Ahmad. Ya.、Yeah. s i l a k a n Pak.、Uh, saya cenderung untuk、uh, tidak memiliki keduanya, tapi pemerataan infrastruktur dan listrik itu ke seluruh Indonesia, sehingga pembangunan tidak fokus di Jakarta saja atau Jawa saja. Terima kasih.